Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu ala ilaha ilallah Wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah Pemirsa ikmah pagi dimana saja anda berada Kita bertemu kembali dalam acara Da'wah agama Islam Ikmah pagi TPRI Pemirsa acara ini terselenggara atas kerjasama Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia Bersama TPRI dan pada pagi hari ini kami akan membahas satu tema yang menarik dan perlu untuk kehidupan dalam keseharian kita Yaitu kewajiban orang beriman terhadap Al-Quran Dan kami hadirkan di studio seorang Narasumber yang insya Allah sudah tidak asing lagi sering bersama kita Al-Mukarram Ustaz Dr Andres Haji Nandi Naksabandi Master Hukum Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Ustaz telah hadir di studio kami Pemirsa pada pagi hari ini kami hadirkan pula ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Iman komplek Harapan Baru Bekasi Barat. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih atas kehadirannya subuh-subuh sudah bersama kami di studio dan pemirsa kami hadirkan pula di studio dari grup Kasidah Al Iman sama dari Bekasi Barat komplek Harapan Baru. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. -ibu. Nah berbual di baik pemirsa uh, bagi anda yang nanti ingin berinteraksi bersama kami silahkan hubungi di 574 3476 anda yang berada di luar Jakarta silahkan hubungi di 021 574 3478 baik kami mulai perbincangan dengan Al-Muqarah Mustad Nandi Bandi tentang kewajiban orang beriman terhadap Al-Quran dan ini satu hal yang di tengah masyarakat kita sangat menyedihkan karena tidak sedikit umat Islam yang bukan hanya mengamalkan Al-Qur'an Tetapi juga banyak yang belum memahami Al-Qur'an, banyak yang tidak membaca Al-Qur'an Bagaimana hal ini akan dijelaskan oleh Saudari Tepatau Ustaz? Uh, judul ini berangkat dari keprihatinan kita hmm. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti di Jakarta Hmm bahwa anak-anak SLTA SLTA itu meliputi ya SMA, SMK, mm. tentunya di luar madrasah aliyah. Ya. Yeah. Bahwa anak-anak SLTA yang beragama Islam yang bisa membaca Al-Qur'an itu hanya 32%. 32%. Nah, ini kita merasa prihatin Uh, hanya sedikit sekali Jadi 6 berarti 68% anak-anak SLTA ini belum bisa baca Quran Mengingat hmm. <tuh> jam pelajaran hanya 2 jam pelajaran agama Kalau anak-anak ini tidak belajar di madrasah diniyah atau di TPA Tentu akan sulit kalau hanya uh, mengharapkan pelajaran di sekolah dasar, di SMA atau di SMA hmm. Padahal Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup Mm. Ya, mau bagi, bagaimana bisa jadi pedoman hidup? Ya, kalau membacanya saja tidak tidak bisa. Mm. Nah, untuk itulah para pemirsa televisi Republik Indonesia di rumah dan ibu-ibu di studio bahwa ada 6 kewajiban orang beriman terhadap Al-Qur'an. Mm -hmm. Yang pertama adalah mengimani Al-Qur'an secara utuh. Ya, mm -hmm. Jadi harus tertanam dalam Jiwa kita, dalam hati kita bahwa benar-benar Al-Quran itu adalah Firman Allah SWT hmm. Firman Allah SWT Yang disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW Tentunya melalui malaikat Ibril yeah. Yang membacanya menjadi ibadah Jadi mm -hmm. membaca Al-Quran itu ibadah mm -hmm. Dan inkarnya Tidak percaya kepada Al-Quran itu kafir mm -hmm. Kufur ya, perbuatannya yeah. kufur Orangnya kafir jadi Al-Quran benar-benar turun dari Allah, sebab sampai saat ini tidak ada satu ayat pun ayat Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan e, apa kehidupan manusia. Ya, karena Al-Quran itu juga bukan hanya pedoman bagi orang Islam, uh -huh. tapi hudal linnah, uh -huh. artinya Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Ya, sebagai ilustrasi, pada tahun 1989 telah datang ke Jakarta, yaitu seorang mantan perwira tinggi angkatan laut dari keadaan Perancis uh -huh. namanya Jakwis Jacqueline uh -huh. jadi Jakwis Jacqueline itu ibu menyandarkan kapal pesiarnya yang dilengkapi dengan laboratorium di pelabuhan Tanjung Priuk uh -huh. ya. nah ini Jakwis Jacqueline ini Alhamdulillah masuk Islam pada sebelumnya adalah Kristen protestan Jakwis Jacqueline setelah pensiun dari Perwirating yang kata laut, kalau di kita sekitar laksamana ya, mm -hmm. laksamana penuh, ya. beliau ingin membaktikan sisa-sisa hidupnya dalam bidang maritim. Jadi berlayar dari satu samudera ke samudera lain, dari laut satu lautan ke lautan lain. Nah, beliau menemukan satu keanehan, setiap dua laut yang bertemu, itu seakan-akan ada dinding pemisah. Jadi satu sama lain tidak saling menembus, mm -hmm. pada susunan kadar kimia tidak jauh berbeda. Mm -hmm. Akhirnya dia umumkan hasil penemuannya itu di kota Paris, hmm. kota Paris Prancis bu, bukan kota Paris Galur ya, hmm. di Galur juga ada kota Paris, <tuk> <tuk> tanah tinggi. <tuk> Tapi ini kota Paris di Prancis, <tuk> bahwa kami telah menemukan bahwa setiap dua laut yang bertemu itu airnya tidak saling menembus, seakan-akan ada dinding pemisahnya. Hmm. Dimana di mana di Prancis itu sudah ada uh, dokter ahli bedah yang sudah lama masuk Islam bahkan sudah menerjemahkan Alquran dalam bahasa Prancis namanya Dr. Maurice Bauchaill. Uh -huh. Ya, Bauchaill. Uh -huh. Nama uh -huh. bagus okay. Bauchaill. Ya? <laughs> Kata Dr. Maurice Bauchaill, kalau Anda baru menemukan sekarang setiap dua laut yang bertemu itu tidak mau bersatu, ya di mana Al-Qur'an 15 abad yang lalu sudah membuka Beliau bacakan itu hmm. surat Ar-Rahman ayat 23, hmm. marjal bahraini yasqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Hmm. Ya. Jadi setiap dua laut yang bertemu kami beri dinding sehingga satu sama lain tidak saling menembusnya hmm. Hmm. disitulah sujud Yakuis jaklin hmm. Mulai hari ini saya akan mengikuti agama Anda. Kata Dr. Mauliz Bawajail, ucapkan saja Ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu an la muhammad, muhammad rasulullah Allah. Ya, tiada Tuhan kecuali Allah Dan sesungguhnya Muhammad itu rasulullah Masuk Islam Itu jahuis jahulin Karena hasil penelitiannya dari laut itu Dia punya kesimpulan begini Semakin tinggi ilmu pengetahuan diteliti Fungsinya hanya untuk membenarkan Al-Quran Hmm, subhanallah ya, ya, ya. Jadi semakin tinggi ilmu pengetahuan diteliti fungsinya hanya untuk membenarkan Al-Qur'an hmm. memang ibu-ibu yang terhormat yang saya lihat fresh uh, and beauty ya ibu-ibu ini yeah. <laughs> segar walaupun ini subuh-subuh ibu segar dan kelihatannya cantik-cantik ya. hmm. jadi di dalam Al-Qur'an itu bahkan selalu mendorong bagaimana supaya ilmu ketahuan dikembangkan ya ayat yang pertama saja bukan yur sholat kan ya ikro Ikrar artinya baca, riset, observasi, teliti, munculkan teori-teori. Iya. Ya. Nah itu ikrar tu. Ya. Karena bagaimana kita bisa sholat dengan baik kalau kita tanpa belajar terlebih dahulu. Itulah makanya kita yang pertama wajib mengimani. Meng Amalan. Ya. Mm -hmm. Yang pertama itu. Mm -hmm. Nah. Yang kedua. Yang kedua itu Alquran setelah diimani harus dipelajari. Dipelajari. Jadi belajar. Mole anak-anak belajar. Ya. Ada yang belajar tak patahta, ada dulu kalau dieja yeah, dulu ya di nah. kampung. Tak patahta, hak nomahu tahu ya. Yeah. Yeah. Ada. Mim jabar ma kalau di Jawa Barat pakai jabar. Mim jabar ma, ta jabar ta, mata, mim domahu matamu ya. Yeah. Di Betawi lain lagi. Pak patah ba, pak patah, pak bapa, lam domahluh bapa, lur. Enggak yeah. apa-apa, kita belajar anak-anak ya. Anak-anak harus belajar Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu hebat, hebatnya begini Dibaca oleh anak kecil, anak kecil sudah bisa baca Al-Quran eh, Lucu sekali itu ya anak kecil-kecil sudah bisa baca Al-Quran Dibaca oleh pemuda ya bagus Dibaca oleh orang tua Nenek-nenek kakek-kakek baca Al-Quran, giginya tinggal atuk, udah atu goyang Bisa baca Al-Quran, itu uh, sih kakek bagus bener Coba kalau ada kakek-kakek nyanyi, ya atau nenek-nenek nyanyi, kata nenek bang toyi, bang toyi, ya. ah, udah tuh. Ah, itu mm. si nenek sudah bau tanah, kok masih nyanyi? Ya. Uh, uh. Tapi kalau kalau nenek-nenek itu baca Quran bantes. Mm. Dan Al Quran itu dibaca jam berapa saja? Mm. Ya. Pagi-pagi ada orang baca Quran bagus. Yeah. Ya. Siang-siang bagus. Sore-sore, yeah. bagus. Mm. Malam ada orang baca Quran bagus. Ya. Yeah. Dan Al Quran itu dibaca dalam suasana apa saja? Iya. Yeah. Ada orang sunatan. Kemarin kan liburan tu bu. Ya. Mm. Banyak anak-anak yang disunat. Iya. Yeah. Mm. Bagus itu anak-anak disunat. Asal jangan gaji yang disunat. Ya. Mm. <laughs> uh -huh. Jadi waktu sunatan baca Quran bagus. Ada orang kawinan baca Quran bagus, ya. Yeah. Ada orang pindah rumah yeah. baca Quran bagus, ya. Ada orang selamatan yeah. syukuran baca baca Quran bagus. Yeah. Ada orang kematian ya dibaca Al-Quran bagus mm -hmm. coba kalau ada kematian malah ibu nyanyi mm -hmm. hanya gambar dulu saja mm -hmm. Ya ini kurang lajar nih orang nih yeah. orang meninggal ng kok malah nyanyi yeah. Yeah, nah, betul. jadi Al-Quran itu dibaca dalam suasana apa saja bagus ya mm -hmm. itu memang karena memang firman Allah, mm -hmm. nah untuk itulah Tadi berangkat dari merasa kekhawatiran banyak orang-orang Islam belum bisa baca quran bu, ya. Mm -hmm. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan, meninggalkan anak nanti tidak bisa baca quran mm -hmm. Nanti ibu pas meninggal malah bukan dibacanya Al-Quran, malah dinyanyikan, ya. Mm -hmm. Ada kejadian, bu. Ya, jadi anaknya itu hanya kursus tari, kursus piano, kursus nyanyi, mm -hmm. ya. Begitu neneknya meninggal, ya, disuruh. Di doa itu malah nyanyi Dinyanyikan ya, itu ya, Nyanyi Ada itu anak itu ya Katanya gini hmm. Bila ku seorang diri Hati merasa sedih Neneknya meninggal Dinyanyikan Si ibunya kan kaget Kaget itu bahasa padangnya takajui ya? Kaget kaget. Loh, kok ini anak kok berdoa seperti ini Ditanya Lilis Kok doamu seperti itu Ini hadis dari mana Mama, ini hadis dari Rinto Rintoharahab yang direwiyatkan oleh Nur Atni Octapia katanya <SILENCIO> anak di tak bu nggak bisa baca Quran neneknya meninggal malahnya ni, ya. ini harus kita merasa orang. salah siapa itu salah siapa bukan salah bunda mengandung walyah shallallahu alaihi wasallam min haul him duriatan diavan <SILENCIO> <SILENCIO> hawwulahim dalah orang merasa khawatir kalau meninggalkan keturunan itu keturunan yang lemah maksudnya lemah iman ya lemah iman lemah sejahteraan ya enggak bisa baca Qur'an ya bahkan di suatu SLA ibu sekarang pernah kejadian betul karena tidak dipelajari itu ilmu tajwid itu ya mm. Nah coba kamu apa itu hukumnya nun mati ketemu Hamzah ini kan ilmu tajwid yeah. Malah si anak jawabnya itu pak menurut saya enggak mungkin katanya kepada guru agama gitu. <laughs> Kok kamu jawabnya enggak mungkin? Ia ya, kanunnya udah mati katanya. Buat apa nyamper nyamperin hamjah hamjahnya juga lari katanya. Oh. <laughs> <laughs> ini ibu ibu ya anak anak kita. Kalau ini, tidak mempelajari al-Quran. Ah, tapi kan sekarang ini perkembangannya cukup bagus ya. Cara mempelajarinya ada metode ikro ya supaya lebih cepat uh, bisa membacanya. Iya, kalau metode sih bagus ya. ya. Banyak banyak banyak metode bagus, ada Al-Barqi, ada oh. Iqra, ada macam-macam lah ada ya. Tapi yang belajarnya ini sedikit ya yang mau itu hmm. ya. Sehingga ada anak-anak di SMK itu dites enggak bisa baca Quran. Kenapa hmm. kamu enggak bisa baca Quran? Sebab kita katanya mau jadi pramugari, oh. di tesnya juga jadi Pramogari bahasa Inggris bukan Al-Quran oh. Masya Allah Ustaz sayang yeah. sekali uh, Nanti kita lanjutkan perbincangan yang menarik ini Pemirsa di mana Munafjajan yang berada Ini satu tema yang menarik dan perlu bagi kita bagi umat Islam Dan nanti akan kami lanjutkan perbincangan kami tentang uh, Bagaimana kewajiban orang beriman terhadap Al-Quran setelah kita melaksanakan salat subuh terlebih dahulu Dan untuk itu mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Hanifahri MAMH yaitu surat al-isro ayat ke-9 sampai 14 dan sementara ini kita akan dengarkan azan subuh Pemirsa, ha. Pemirsa baik mari kita lanjutkan perbincangan tentang kewajiban orang beriman terhadap Al-Quran bagi anda yang baru bergabung dan ingin berinteraksi bersama kami silakan hubungi, hubungi kami di 5743476 yang di luar Jakarta 021 0215743478 pemirsa acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TPI baik tadi telah e, dijelaskan oleh narasumber kita bahwa ada enam kewajiban yang pertama adalah mengimani yang kedua adalah mempelajari dan bagaimana kiat yang selanjutnya atau kewajiban selanjutnya Mari kita dengarkan silakan e, setelah kita pelajari Alquran itu maka perlu kita amalkan hmm. ini yang yang paling terpenting dari kehidupan kita adalah hmm. mengamalkan Alquran tentunya bahwa Alquran itu tidak hanya berbicara masalah sholat ya masalah puasa jakat, dan haji tapi juga Alquran berbicara tentang budaya ya bagaimana Pakaian seorang ibu itu diatur dalam Al Quran, mm -hmm. ya. Ada di dalam Al Quran Surat Al Ahzab 59. Mm -hmm. Jadi ibu-ibu sudah pas ini, ya. Ibu-ibu mm -hmm. sudah pas yang di studio ini memakai jilbab. Mm -hmm. Tapi tiap hari ibu yang pakai jilbab mm -hmm. ya? Bukan hanya muka tiap hari aja. Ya. <laughs> ah itu ada perintahnya. Itu tentang budaya. Kemudian uh, masalah kejujuran dalam bidang ekonomi ada surat Al-Mutaffifin hmm. ya. Wailul <tell> lilmutaffifin alladziina idzaa tasalu 'alan naasi yastawun wa idzaa kaanuuhum auzaanuhum yuhsirun ala yazunnu ulaaika annahum maba'uuna li yaumin 'adhim. Jadi kecelakaanlah bagi orang-orang yang uh, suka mengurangi sukatan, mengurangi timbangan. Hmm. Jadi kalau nimbang untuk orang untuk dirinya maunya cukup, tapi kalau nimbang untuk orang dikurangi, ah itu sama dengan nabung nabung api neraka itu ya savingnya saving ke, ke kejarikan. So nanti orang menuntut mana hak saya ya. Jadi diamalkan dalam bidang ekonomi, dalam bidang kerja ya harus sungguh-sungguh ya sungguh-sungguh nah, artinya taat asas, taat aturan ya itu itu itu al Quran. Kemudian dalam bidang pembukuan. Ya Ayuhaladina amanu ida tadayantum bidainin ilah ajali musaman fak orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi dengan tidak sistem kontan tulis. Jadi ya. kalau uang itu ditulis uh -huh. tulis, menghutangkan pada orang ditulis, ya. sogiron, aukabiron, ya baik besar maupun kecil. Uh -huh. Walaupun dengan saudara bu, baik. menurut alquran kalau soal duit itu ya. harus ditulis. Iya, <laughs> <laughs> <harus> ditulis. <laughs> ya. Ya, baik dan saksi ya. <laughs> ya. Baik Baiklah, kita terima dulu. Siya silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Yoyo dari Garut, so, Pak. Oh, Monggo, Monggo, Pak Sidoarjo. Alhamdulillah ini baru bisa nyampung. Mm -hmm. Ini jujurnya saya intinya senang bersyukur atas acara di BPI. Yeah. Ada satu yang yang akhir-akhir ini mengganjal, Pak. Ya. Yeah. Padahal pembacaan ayat-ayat ayat Quran yeah. itu saya sering menunggu terjemahannya. Jadi mohon barangkali berkenan selah bacaan ayat-ayat Quran yang sangat indah lebih ya. indah lagi kita tahu maknanya dengan dibacakan terkembangnya Baik, sementara itu yang kita usulkan semoga berkenan, semoga manfaat. Ya, terima kasih. Ya, karena memang tidak semua bisa memahami Al Quran. Baik, selanjutnya setelah Sidwardojo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Pak Haji Yori di Tebet Oh, Pak Haji Yori. Ya, silakan. Jadi yang paling penting ini Pak untuk mencintai Al Quran atau perbuatan yang diajarkan agama itu adalah karakter, terutama karakter ideal ya. Karakter itu tidak akan bisa dihasilkan yang ideal karakter itu tidak hanya dihasilkan oleh motivasi. Motivasi itu dilahirkan oleh idealisme. Idealisme itu adalah lahir daripada ideologi yang dianut. Jadi kalau ideologinya akidah, syariah dan moral islamic uh, uh, yang islami, ah itu keluarannya atau output itu akan demikian seperti yang jadi kalau menafsirkan monoteisme atau ketuhanan yang Maha Esa secara tafsirnya para ulama Baik. ah sukseslah bangsa kita ini Pak jadi Baik. mohon disebarluaskan untuk para guru agama untuk menafsirkan secara benar ideologi sila pertama kita itu Pak yang penting Baik. terima kasih terima kasih kembali Pak Haji Yori Ya setelah Pak Haji Roy, Pak Haji Yori satu lagi silakan Assalamualaikum. Waalaikussalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana pak? Dengan Bapak Hafibie Tanggul Gojenegara Serangban Gojenegara Munggu pak, iya Selamat pagi Bapak Yaib Iya, selamat pagi Ini masalah pembacaan Al-Qur'an Iya Eee Al-Qur'an memang kita wajib Eee uh, baca, karena <coughs> Al-Qur'an sekarang ini nyasanya di kampung-kampung saja itu <tuh> agak memang sepi itu Pak Biai. Ya. Apakah memang ini merupakan satu sudah zamannya bahwa Al-Quran. Kalau dulu kata orang tua itu pada suatu zaman nanti kalau saya masih panjang umur kata orang tua tersebut mengatakan bahwa ada suatu zaman yang mana zaman itu akan hilangnya huruf-huruf Al-Quran. Nah ya. baik. Memang nyatanya, memang di kampung-kampung ini beda dari zaman sekarang dulu saya. Hmm. Uh, kalau di kampung-kampung sekarang itu tidak ada lagi. Uh, artinya, kiai-kiai memang secara ikhlas gitu untuk mengajarkan kepada anak-anak di masyarakat. Ya. Nah ini apakah memang sudah zamannya, apakah kita akan sampai nyat gitu, apakah perlu kita sebagai pangsa, Uh, umat Islam untuk baik. mengembalikan baik. lagi istilahnya baik. para pekerja terjun ke masyarakat baik ya terima kasih pak Haji mengajarkan aqidah pada anak-anak kita ya terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh dan setelah pemirsa saya persilahkan dari uh, Majid Salim Aliman Bekasi Ibarat silahkan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ibu Hajar Wita uh -huh. Pak Ustadz, saya punya anak hmm. Tapi kalau disuruh ngaji itu susah ya. Bagaimana caranya supaya anak saya ini Mau belajar Al-Quran hmm. Terima kasih Pak Ustadz Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Ada satu lagi, saya persilakan Ibu? Ya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Mawardi Pengajian Al Iman RW5 Araban Baru ya. ingin bertanya kepada Pak Ustad, saya ini ingin menghafal Al Quran, tapi susah. Bagaimana ya. supaya cepat hafal Pak Ustad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa ada beberapa pertanyaan yang menarik juga harapan, himbauan, usulan. Dan pemisah pertanyaan demi pertanyaan tadi akan dijawab oleh narasumber kita, al Mustad, Dr. Saji Nandi Naksabandi, MH. Namun kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang dibawakan oleh grup Kasidah Al-Iman, Harapan Baru Bekasi Barat. Yang pertama adalah Ya Rasulullah. Terima kasih anda masih bersama kami dalam acara Dawah Agama Islam Hikmah Pagi TVRI. Dan bagi anda yang baru bergabung kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas tentang kewajiban orang beriman terhadap Al-Quran dengan narasumber Ustaz Nasa, Nandi Nasser Badi. Tapi dah Ustaz dari pertanyaan tadi silakan. Uh, yang pertama dari Silwarjo ya. Ya. Nah ya, ini insyaallah syaratnya kami sangat perhatikan. Hmm. Jadi setiap kita membaca ayat, ya minta diterjemahkan. Adakah, Karena belum tentu. Uh, semua pemirsa TPR ini mengerti, mm -hmm. uh, Betul. mengerti, mengerti uh, terjemahan dari Alquran. Ya, terima kasih sarannya, Pak saudara kita dari Sidoarjo. Mm -hmm. Yang kedua ini Pak Yori dari Tebet ya, ini mm -hmm. adalah uh, yang sering sekali memberikan iya. apa masukan masukan. masukan, masukan, Ini masukannya sangat, sangat bagus ya, sangat bagus memang. Uh, yang pertama diajarkan itu Oleh Rasul itu Tauhid Akhidah ya. Walakut hmm. baasna ya. fikulli hmm. umatin rasulan Ani ibu dullah wajisan ibu togut Sungguh kami telah mengutus uh, Rasul, Kepada tiap-tiap umat itu Seorang Rasul Yang intinya Rasul itu adalah uh, Sembahlah Allah Dan jauhilah togut Tauhid ya. itu bisa berhala Bisa sembahan Bisa juga macam-macam uh, hmm. Ya Nah, jadi memang ini berangkat harus dari akidah Islam yang murni maka akan lahir nanti sikap idealisme. Ia ya. mm -hmm. pokoknya saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Yori itu. Mm -hmm. ya. Nah selanjutnya dari Tanggul mm -hmm. si eh, apa bung Pak Hatibi. Hatibi ya. Nah. Jadi memang betul itu Pak Hatibi ya. Kalau dulu dulu ibu-ibu ya terutama di kampung-kampung itu jadi sebelum maghrib itu anak-anak itu sudah berangkat pergi ke masjid pergi ke surau. Ya. Kemudian sebelum salat maghrib sudah puji-pujian solawat dan sebagainya. Ya. Begitu habis maghrib anak-anak ada yang belajar di masjid ada yang belajar di musola di surau dan mendatangi rumah guru-guru ustaz-ustaz kiai. Kami membaca Al-Quran. Ya. Ya. Ame. Tapi sekarang ini, ya karena sudah banyak tontonan, ya yeah. TV itu, anak-anak itu pada nonton TV, ya yeah. ya itu. Nah untuk itulah kaitannya pertanyaannya dengan Ibu Hajah Nita, uh, sebentar tadi ya, uh, dari Pak Hatibi itu, memang Sayyidina Ali pernah mengatakan begini, e, Saya ti zamanun akan datang suatu masa, ma minal islam ila ismu, hmm. Islam tinggal namanya aja. saja, ya tinggal namanya. Hmm pokoknya saya agama Islam ya hmm. tapi ya sholat tidak puasa tidak hmm. baca Qur'an nggak bisa ada hmm. yang penting saya Islam ya tapi kalau ada yang menghina Rasulullah dia maju paling depan ya maju ya lebih fanatik ke tinggi ya ada di, di istilahnya Islam natwinti, natwinti, natwinti waktu sunat, waktu kawin, waktu mati, ya. Nah, karena kan di Jawa kalau mau nyonatin itu di ulaman-ulaman itu badeng Islam makan anak kulo, uh -huh. ya. Mau mengislamkan anak saya. Uh -huh. Jadi kalau dah disunat, nah, kemudian waktu nikah baca dua kelima saadat, waktu mati aja dibaca dia sin, nah, sudah, kau sudah Islam. Ya. Nah ini disebutnya Islam apa bu? Natwinti. Islam natwinti, hmm. waktu sunat, waktu kawin, waktu, waktu mati, ya. Uh, Mamin Al Quran Ilah Rosmu Nanti pada satu saat Quran itu tiga tulisannya saja, mm. jadi sudah tidak nampak pada perilaku, sudah tidak nampak pada sikap. Ya, mm. pada tadi di awal saya sudah sebutkan bahawa Al Quran itu sebagai pedoman hidup, ya. mm. way of life. Mm. Ya, mm. Uh, bahkan ahlak Rasulullah itu uh, menurut Syaikh Isa hulukhu Al Quran, mm. ahlak Nabi itu Al Quran. Ya, memang besarannya dalam Al Quran itu ahlak, ahlak. Jadi isi dari Al Quran untuk akhlak. Bagaimana cara jual beli, bagaimana di jalan raya, bagaimana dengan tetangga, bagaimana yeah. dengan uh, suami terhadap istri, bagaimana istri terhadap suami, ya. Bagaimana hukum, ada bicara hukum, yeah. bicara politik, sosial, budaya, teknologi, ya. Nah, di Quran itu kan tidak ada ibu surat solat, yang ada surat Az Zariyat. Dalam surat Az Zariyat itu bicara tentang bom, hmm. ya bicara tentang kapal induk ya maljariyat mm -hmm. Yusro demi kapal induk yang berlayar dengan mudah mm -hmm. ya bicara tentang obat ada surat annahl di situ banyak tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat mm -hmm. ya madu bisa dijadikan obat yang di apa hasilan dari lebah mm -hmm. maka dalam Al-Qur'an ada surat annahl annahl an ya mm -hmm. nah. ya yeah. jadi Qur'an nanti tinggal Tinggal itu Tuisanya saja ya. Jadi anak-anak itu kalau dulu mendatangi rumah-rumah ustaz rumah market, ya. Sekarang susah bu Anak-anak ya. itu main saja di pos, di jalan ya. Nah ini kita merasa khawatir apa yang disampaikan oleh Pak Hatib itu, ya. itu. Nah justru melalui TVRI ini Di mana saja e, para pemirsa berada e, Tolong anak-anak kita kembali disentuh bagaimana supaya anak-anak itu bisa mau mau belajar Al-Qur'an. Mm -hmm. Nah, ini erat kaitannya dengan pertanyaan Ibu Nita tadi. Punya anak tapi susah disuruh ngaji, mm -hmm. susah disuruh belajar Al-Qur'an, ya. Nah, ini memang ada beberapa cara ya. Pertama memang suasana orang tua di rumah itu harus suasana uh, Qurani gitu ya. Mm -hmm. Artinya suasana Qurani itu begini. Jadi di rumah itu ibu bapaknya baca Qur'an, ya. Nauwiru buyutakum bis sholat wafiratil quran Sinari rumahmu itu dengan sholat dan baca quran Jadi di rumah itu jangan bangbing burung-bangbing burung lagu dangdut saja hmm. ya. Hmm. Hmm. Sinetron saja ya Sinetron 30 hari mencari cinta Jangan takut bermain cinta Ketika cinta bertasbih Ayat-ayat cinta Cinta saja Ada yang paling menarik Istri Apalagi? untuk suamiku hmm. Istri untuk suamiku Ya memang istri untuk suami no, Istri untuk suamiku ya suami ya Nah ini jadi Anak-anak terus saja Sehingga sekarang ini tontonan menjadi tuntunan tapi tuntunan menjadi tontonan ya uh, jadi banyak orang dipengaruhi oleh media itu ya nah ini juga ini ya kita ceramah pagi ini banyak kan yang nonton yang yang pemirsa yang melihat itu orang-orang tua ya anak-anak ini mesti tidur ya tapi kalau tontonan-tontonan seperti film-film, Doraemon, emon, kendi-kendi, satria baja hitam, ini bukan saya tukang nonton, ini cuma nyontoin doang, ya. Nah, itu justru pada saat-saat anak-anak sedang istirahat, tapi ngaji itu malam, orang-orang tidurnya, nah itu maka tidak match ya, tidak match ya, jadi. Tuntunan justru ketika anak-anak sedang tidur, tapi pas tontonan justru anak-anak sedang mm -hmm. sedang bangun, ya, mm -hmm. sedang jaga, sedang. Ya. Mm -hmm. Jadi suasananya Kemudian juga ibu itulah ibu al umum madrasatun, ya, yeah. ibu itu madrasah, ya, yeah. atau dalam bahasa Inggris the the the mother is the first teacher. Mm -hmm. Jadi ibu itu adalah guru yang pertama. Nah ini jadi disiplin dari ibu. Jadi ibu baca Quran. Jadi jangan ibu hanya nyuruh saja sama anak, ayo baca Quran, ayo baca Quran, mamah mau nonton TV dulu, lah, kata anak bagaimana ibu ini, iya hmm. ayo mamah mau ke sudi kamu boleh ajak baca, hmm. itu namanya seperti calo, hmm. calo itu kalau di Pulau Gadung kan Cirebon, Cirebon, Cirebon. tapi calo tak pernah naik. Hmm kita juga kepada anak jangan hanya nyuruh ayah hey, kamu baca Quran, baca Quran, hmm. ibu mau nonton ini nih bagus nih kecinta cita bertasbih, hmm. oh, ya. <laughs> bagaimana? Hmm. Nah, jadi harus diberi contoh. Kemudian suasana, kemudian juga pemerintah, pemerintah hmm. ini perlu namanya itu apa? Uh, political hmm, will, kan, mind and life. Ya, di beberapa daerah sudah ada bu Perda hmm. peraturan daerah, hmm. di mana. Anak untuk masuk SMP dari SD harus bisa baca Quran, dites baca Quran, ya? ya. Dites baca Quran. Wah, jadi anak-anak yang itu sudah mau belajar walaupun itu pertama dorongannya tidak ya, ya karena dorongan itu ndak apa-apa, yang pun ya. bisa dulu, ya. Nanti sudah besar pasti niatnya akan lila ya, niatnya. Hmm. Hmm. Anak-anak SMP kalau mau masuk SMP dites baca Quran, nggak bisa nggak boleh masuk. Wah, tentu anak-anak ini. Iya. Kemudian juga masyarakat pengusaha-pengusaha yang muslim mm -hmm. ketika menerima pegawainya bu ya mm -hmm. kalau ibu jadi pengusaha itu nah, di Teslima Jakarta yeah. ada itu beberapa perusahaan saya menerima pegawai yang wah wow. tentu orang kan berlomba-lomba yeah. ya jadi mm -hmm. perlu namanya reward and punishment mm -hmm. jadi di anak-anak juga gitu Bu juga ya juga ya. ayo mm -hmm. nanti kalau kamu baca Quran atau hafal surat al Adiyat, nanti ibu ganti tasnya yang baru mm -hmm. nah. nanti kalau kamu surat hafal surat al zal nanti uh, ibu ajak jalan-jalan atau makan, iya. ya makan di mana, di sana, di puncak, mahu oh. itu jadi ada kenapa, ya makan apa, makan nasi. Ini, Ini ya. sudah dipraktekkan set ribu itu, jadi usah Arifin Ilham itu kepada jamaahnya orang di sekitarnya. Siapa yang hafal surat ar Rahman dikasih uh, uang 1 juta, begitu. Duit semua itu. Duh, baik kita terima set. Ya, ya. Assalamualaikum. assalamualaikum. Dengan siapa di mana? <tuh>. Pak Ahmad di Surabaya, Ustaz Oh, Munggu, Pak Ahmad, Pak Surabaya Iya, ini makin lama ini Dari orang-orang tua itu kurang memperhatikan anaknya mm -hmm. Mm -hmm. Itu masuk kita semua, Pak Ustaz Iya yeah. mm. Saya teringat Hadisnya Rasulullah SAW Bunyi Palem sama kami semua muslimin nah ini permasalahannya bahwa saat baris siapa yang tidak peduli dengan permasalahan Islam itu bukan golongan bukan Nabi nah ini saat saya punya tugas iya. di Surabaya tentang penanganan Ya, ya. Tapi mudah-mudahan bisa ketangkap. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Dari Arif Mas Sundar. Iya, Pak Arif. Mangga, Pak Arif. Ya. Uh, menurut saya, kewajiban manusia terhadap Al-Quran adalah menjadikan pedoman untuk cari selamat, hmm. agar tidak celaka. Ya. Cari nikmat agar tidak sengsara. Cari senang agar tidak susah dalam hidup ini. Nah, melalui jadi pedagang atau pengusaha hmm. Ini di dalam Anissa ayat 29 Atau melalui jadi pekerja atau karyawan yeah. Ini uh, dari surat Azumar ayat 39 hmm. Nah, kalau kita bisa memahami seperti itu Berarti hidup ini akan banyak nikmat Banyak syukur Sebagaimana di dalam surat 14 ayat 7 La'in syakartum la'azi dan makum dan berputar karena hari ini tanggal 14 bulan 7 Iya. Jadi ngambil ayat manapun, Iya. Pasti tujuannya supaya senang, supaya nikmat, supaya selamat. Baik. dan Baik. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan sat, langsung sat. Uh, hmm. Pak Ahmad di Surabaya. Ya. Hmm. Malamnya kita mamiambil muslimin paleisamina. Iya. Jadi siapa yang tidak mementingkan urusan kaum muslimin itu bukan golonganku kata Nabi. Iya. Jadi artinya bahwa kita jangan masturbasi mm -hmm. ya, mm -hmm. masturbasi hanya dinikmati sendiri, mm -hmm. jadi kita hanya bisa baca quran sendiri yeah. nah, Jadi setiap pemuka masyarakat, setiap orang yang sudah bisa baca Al-Quran dengan baik ya, tidak ada salahnya e, mengumpulkan anak-anak mm -hmm. mm -hmm. di lingkungan kita atau di masjid atau di mushollah ya Hmm. Nah, adakan seorang guru ya, Ambil seorang guru ya Nah terus pasti pada mau ini ya. hmm. Jadi itu bagian yang ditanyakan oleh Pak Ahmad Kita itu harus juga Memperhatikan orang lain ya. Jangan yang penting ah saya aja yang bisa baca Quran Yang penting saya dan anak saya Orang lain mah gak perlu hmm. nah, ya Bukan mah bahasa Mah ini ya artinya orang lain gak perlu gitu ya. hmm. <laughs> Nah itu ibu, ibu ya Jadi kita harus memperhatikan orang lain Betul Pak Ahmad di Surabaya ya. Yang kedua Pak Arif ya hmm. Pak Arif ya betul pak Arif memang ayat Quran itu kaya ya kaya dengan hal macam-macam ya jadi tujuannya memang ya tujuannya itu apa Robana atina pidunya hasana wafil akhirati hasana wakina atabana tujuan dari Al-Quran itu kita menang di dunia menang dalam arti mendapat nikmat kemudian dalam arti bahagia ya kemudian pandai mensyukuri nikmat beribadah dengan baik di akhirat kita mendapat surga dan jauh dari siksa api neraka. Itu memang tujuan-tujuan dari Al-Qur'an itu ya. Mm -hmm. Maka tujuan hidup manusia itu kan tujuannya itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dalam arti mengabdi kepada Allah dalam arti yang luas. Jadi ibu dagang dengan baik, bekerja dengan baik, bertani dengan baik, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah itu sendiri. Baik. Jadi ibadah nah, itu hanya sholat. Tuhnya sudah singkat. Berarti baca Quran. Ya. ya Tapi kita termasuk berinteraksi dengan masyarakat. Baik, e, sebagai penutup mungkin bisa disampaikan judul-judul dari kewajiban tadi saat yang keempat, ya. kelima, keenam. Kalau yang kesatu kan tadi sudah mengimani. Kedua mempelajari. Ya. Ketiga, ketiga mengamalkan. Iya. Yang keempat Al-Quran itu disiarkan. Harus disiarkan. Balighu anmi wal ayah tadi. Baik. Jadi disebarkan. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa baca Al-Qur'an bagaimana supaya orang ya. lain juga bisa baca Al-Qur'an nah, yang kelima, tiba -tiba. kemudian yang kelima dipertahankan, dipertahankan. Serangan, serangan musuh ya. ya. Nah, bagaimana ini sebab menurut Karim Armstrong ya diantaranya hmm. Barat tidak hmm. senang terhadap Islam itu hmm. karena apa? Karena uh, dianggap uh, Quran itu menyerang kepercayaan Barat. Baik ya. Nah. Yang keenam. Kemudian yang keenam, Al Quran itu dijaga kehormatannya, Bu. Jadi hmm. naroknya itu jangan dicampur dengan Quran, dibawa, ya? ya. Cara membawanya baik. dulu, saya bawa Quran itu disuhun gitu Pak, -ha. di atas ya. Membaca ya. Qurannya yang ibu ya. terlebih dahulu, ya. ya. Nah, dalam keadaan baik baca Quran itu. Ilah yang masuk ilmu toh. Ah, uh ilah -uh. yang masuk ilmu toh Kemudian kalau ibu para pemirsa di rumah menemui potongan-potongan Al-Quran yang berkecerai itu diamankan, baik. ya, dibakar ya. atau dikubur ya, jadi ya. jangan sampai Al-Quran diinjak-injak baik, terima kasih saat, sayang sekali <laughs> memang uh, memerlukan waktu yang cukup lama untuk membahas Al-Quran, dan ini menarik dan perlu, pemirsa ada dua catatan, yang pertama bahwa kalau kita membaca Al-Quran, tentu saja ibarat seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus, dan itu akan terjadi, semakin kita baca, kita pahami, akan terubah terus untuk membaca dan memahami nah, yang kedua, uh, saya ingin Menyitir dari keprihatinan para pemirsa tadi Yang menanggapi uh, tema ini Penelitian Irina Handono Ustazah Irina Handono bahwasanya Sebagian masyarakat kita itu memang banyak sekali Yang tidak bisa membaca Al-Quran Dari sekian banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran Ternyata lebih banyak yang tidak memahami Al-Quran Dan ternyata kemudian Dari yang banyak tidak bisa membaca dan memahami Lebih banyak lagi yang tidak mengamalkan Al-Quran Subhanallah, tapi marilah kita niatkan Agar kita membaca, memahami Dan mengamalkan Al-Quran Baik pemirsa, itulah catatan terakhir Dan saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kekurangan Mewakili kerabat kerja, mengucapkan Ucapkan terima kasih kepada Ustadz Nandi Naksabandi. Terima kasih kepada Majista Alim Al Iman Bekasi Barat dan akhirnya um, mohon maaf dan wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan kembali kasyidah lagu